dan Radio Klute 101,1 FM, Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini sederah alun dari Los Mawe, yang dilaporkan Zaki Mubarak. Kebakaran lahan di wilayah Kota Lausmawe kembali terjadi pada Jumat sore kemarin. Kebakaran terjadi di kawasan Padang Sakti, Kecamatan Muara I, Kota Lausmawe. Padahal beberapa jam sebelumnya juga terjadi kebakaran lahan pada Jumat siang di Bukit Blang Panjang, Kecamatan Muara II. Danru pemadam kebakaran Kota Lausmawe, Ridwan, menyebutkan kebakaran di Padang Sakti sudah dua kali terjadi pada Jumat kemarin. Ia mengaku menerima laporan dari warga sekitar pukul 15.30 Satu unit damkar langsung dikerahkan ke lokasi. Begitu tiba di lokasi, petugas melihat api yang membakar lahan sudah mulai mendekati satu rumah warga. Lalu petugas bergegas melakukan pemadaman secara manual. Proses pemadaman ikut dibantu TNI Polri, relawan rapi, masyarakat, dan relawan ERPA berlangsung sekitar 2 jam. Api yang membakar lahan sekitar 2 hektar akhirnya berhasil dipadamkan. Beberapa jam sebelumnya Syederalun kebakaran lahan terjadi di atas bukit kawasan desa Blang Panjang pada Jumat siang. Namun proses pemadaman mengalami sedikit kesulitan sehubungan dengan damkar yang tidak bisa menjangkau lokasi. Proses pemadaman api berlangsung sekitar 1 jam, sedangkan luas lahan yang terbakar sekitar 1 hektar. Setelah dari Los Mawes, kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Hendrik. Sederalon Asrawati, warga Dusun Sukamakmur, Desa Senebo Bayu, Kecamatan Banda Alam Aceh Timur yang dilaporkan hilang sejak Kamis 13 Januari, akhirnya ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan tewas dengan kondisi luka di bagian leher di hutan kawasan tersebut pada Jumat kemarin sekitar pukul 9. Kasar Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Diza Fezuno mengatakan sebelum ditemukan tewas, Asrawati dilaporkan hilang, lalu warga mencari keberadaan korban. Akhirnya, pada Jumat pagi, warga menemukan korban di hutan desa setempat dengan kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dengan luka di leher dan berdarah. Lalu, Kepala Desa melaporkan kejadian ini ke Polsek Banda Alam. Selanjutnya, personel Polsek dan Koramil Banda Alam dan petugas Puskesmas mendatangi sekaligus mengamankan TKP. Kapolsek Banda Alam, Ibda Irwan Hadi Sagala berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Aceh Timur untuk menangani kasus ini. Kasa Reskrim Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Diza Fezuno memimpin langsung olah TKP bersama anggota unit identifikasi. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sebilah parang, kain panjang, sendal, dan ikat rambut. Setelah dilakukan identifikasi awal, mayat Asrawati Binti Ilyas dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Langsa untuk dilakukan autopsi. Setelah dari Aceh Timur, Kali ini ada berita dari Nagan Raya yang dilaporkan Rizwan. Sederalun Polres Nagan Raya kembali menangkap pelaku penambang emas ilegal di Kampung Kila, Kecamatan Senagan Timur, Kamis sore kemarin. Tiga warga Nagan Raya ikut ditangkap beserta sejumlah barang bukti, diantaranya alat berat jenis beko yang turut disita. Penggerbekan tambang emas ilegal dipimpin Kasar Polres Nagan Raya, AKP Mahfud SHMM, Hingga saat ini ketiga warga masih diamankan di Polres guna diperiksa lebih lanjut. Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap yakni AN 54 tahun, MA 21 tahun, dan ALB 46 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit alat berat ekskavator, dua lembar ambal penyaring emas warna hijau, serta satu buah indang alat pemisah emas dan pasir. Kasar Kasarseskrim mengatakan penangkapan terhadap tiga pelaku berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan emas ilegal. Penangkapan ini dilakukan karena pelaku telah melakukan aktivitas penambangan secara ilegal tanpa mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Setelah dari Nagan Raya, kita kembali ke Losmawe bersama laporan Zaki Mubarak. Sederalun tujuh pencuri kambing ditangkap di Losmawe. Sehari setelah dilaporkan warga yang kehilangan ternak di kedek Romane, kecamatan Muara Batu Aceh Utara, pihak Polres Losmawe berhasil meringkus tujuh pencuri hewan ternak kambing yang menggunakan satu unit mobil serta dua penadah. Petugas ikut menyita belasan ekor kambing di kawasan kecamatan Muara II. Kapolres Losmawe AKBP Eko Hartanto membenarkan pihaknya telah berhasil menangkap komplotan pencuri ternak yang selama ini meresahkan warga petani yang kerap kehilangan hewan peliharaannya. Aksi mereka sempat terekam CCTV. Komplotan ini beraksi menggunakan satu unit mobil pribadi untuk mengangkut ternak hasil curiannya. Sebelumnya sebuah CCTV berhasil merekam satu unit mobil yang melakukan aksi pencurian hewan ternak di Kedek Rumane dan sempat dikejar oleh pemilik ternak. Namun tak menunggu lama, tim SAReskrim Polres Losmawe berhasil meringkus para tersangka dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah dari Losmawe, kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Sederalah nasib malang menimpa Nafira, bayi berusia 2 tahun asal Gambung Gurah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Nafira meninggal dunia akibat mengalami luka bakar saat berada di dalam kamar. Peristiwa ini terjadi saat rumah yang dihuni bayi Nafira dan keluarganya terbakar pada Jumat pagi. Kapolsek Muara Batu, Ibdah Herman Saputra mengatakan. Bayi tersebut merupakan putri dari pasangan Vendi Simorangkir dan Ratna. Sebelum kebakaran terjadi, bocah itu masuk ke kamar tantenya Idawati. Diduga balita ini mengunci pintu kamar dari dalam. Tak lama kemudian Idawati melihat ada kepulan asap keluar dari kamar. Lalu tantenya itu langsung lari dan berupaya membuka kamar. Namun tak bisa karena pintu terkunci dari dalam. Mengetahui hal itu sejumlah warga berupaya mendobrak pintu kamar. Namun saat pintu kamar terbuka, bocah didapati dalam kondisi hangus terbakar di tempat tidur. Sementara warga terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di dalam kamar dengan menggunakan alat seadanya. Api berhasil dijinakkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Untuk sementara, api diduga dari korsleting listrik. Akibat peristiwa kebakaran itu, selain Navira meninggal dunia terbakar, kerugian material diperkirakan sekitar 50 juta rupiah. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Sederalahun kita beralih ke informasi nasional. Rangkaian Serpa Meeting Presidensi G20 Indonesia mengangkat keanekaragaman budaya dan filosofi bangsa Indonesia. Sederalahun penyelenggaraan pertemuan Serpa pertama pada tanggal 6 hingga 8 Desember yang lalu di Jakarta tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin baik antar kementerian dan lembaga sebagai bagian dari panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan pertama tingkat SERPA G20 ini merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di masa pandemi. Pertemuan SERPA G20 pertama tersebut dihadiri oleh 39 negara dan organisasi internasional, di mana 22 negara Di antaranya hadir secara fisik dan 14 lainnya mengikuti secara virtual, serta 3 lainnya mengikuti secara hybrid. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global, termasuk memperjuangkan negara-negara kecil dan berkembang. Indonesia ingin mengajak negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan, tantangan global tidak akan selesai hanya dengan kehormatan dan harapan saja. Presidensi G20 harus dimaknai lebih dari sekedar ketua sidang, namun juga pemimpin yang akan menentukan arah perkembangan perekonomian dunia ke depan. Untuk pertemuan Sherpa Track dan Finance Track pada Desember lalu, seluruh delegasi dan peserta menyatakan sangat puas dan memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan sistem bubble yang diterapkan di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut selain diisi oleh kegiatan rapat juga diselingi oleh pertunjukan budaya berupa tarian tradisional Indonesia. Persembahan cultural event tersebut selain dalam rangka menyambut delegasi G20 yang hadir juga bertujuan mengangkat keanekaragaman budaya Indonesia. Selain menghadirkan gelar tari nusantara Indonesia, panitia penyelenggara juga menyajikan iringan gamelan Bali secara live yang menambah nuansa benar-benar bertema nusantara. Rangkaian pertemuan Serpa pada tahun 2022 ini akan dilanjutkan pada pertengahan Juni untuk pertemuan Serpa kedua, pertengahan September untuk pertemuan Serpa ketiga, dan pertemuan Serpa terakhir akan diselenggarakan back to back dengan KTT G20 di Bali. Dalam pelaksanaannya, pertemuan Serpa berperan penting untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi pada pertemuan puncak KTT yang dihadiri oleh Presiden dan Kepala Negara anggota G20. Kita tutup informasi pagi ini saudara-lun dengan berita internasional. Korea Utara kembali luncurkan proyektil, merupakan yang ketiga dalam sepekan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun Korea Utara kembali meluncurkan sebuah proyektil tak teridentifikasi ke arah timur wilayahnya pada Jumat waktu setempat. Peluncuran ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Korea Utara dalam sepekan terakhir. Laporan aktivitas peluncuran proyektil terbaru ini mencuat setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap rezim komunis tersebut. Sanksi baru Amerika Serikat itu mendorong Korea Utara bersumpah untuk tidak akan menyerahkan hak membela diri. Secara terpisah, penjaga pantai Jepang menyatakan telah mendeteksi peluncuran dari Korea Utara yang tampaknya merupakan rudal balistik. Juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pihaknya masih menganalisis lokasi jatuhnya rudal tersebut dan apakah Korea Utara meluncurkan satu rudal atau lebih. Meskipun dijatuhi sanksi internasional atas program nuklirnya, Korea Utara tetap menguji coba rudal buatannya yang diklaim sebagai rudal hipersonik pada 5 Januari dan 11 Januari lalu. Setelah uji coba kedua yang diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan terhadap lima orang terkait program senjata balistik Korea Utara. Langkah Amerika Serikat itu memicu tuduhan dari juru bicara Kementerian Kesehatan Korea Utara bahwa Amerika Serikat secara sengaja memperparah situasi.